اشعارهم يستغفرون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره Asyihadu an la illallah wahdahu la syarikalah Wa asyihadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma sall salim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina wa uswatuna muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Radina billahi rabbah wa bi muhammadin nabiya wa bilislami dina Rabbi shrah li sadri amri wahlul 'uqdatan min lisani Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu taala, ahlan bikum min jadid selamat datang untuk teman-teman yang dari luar kota, selamat datang buat yang pertama kali ikut sharing atau sharing Rabu malam atau nongkrong bareng di sini. Mudah-mudahan kita bisa terus belajar betah Berada di antara taman-taman surga Salah satu taman surga itu adalah um, Tongkrongan ilmu Yang duduk di dalamnya Akan dapat banyak sekali doa-doa dari para malaikat Yang duduk di dalamnya akan mendapatkan banyak sekali curahan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau setiap pekan kita didoain uh, oleh malaikat Ini anugerah yang sangat berharga Setiap pekan didoain oleh malaikat minimal sepekan sekali. Kalau teman-teman yang lebih banyak ikut majelis-majelis ilmu, nongkrong di rumah Allah, mudah-mudahan setiap harinya didoakan oleh malaikat dan Allah Subhanahu Wa Taala mengucurkan rahmat dalam kehidupan kita. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang surat yang luar biasa, salah satu surat yang ketika dibacakan oleh Ammar bin Yasir. Membuat ayah dan ibunya masuk Islam Yaitu surat At-Duha Ada Tiga part dari surat ini Part pertamanya Intinya adalah Ma wadda'akarobbuka Wa ma'kola situ Allah seolah-olah Ngasih tahu ke kita Supaya kita jangan berputus asa Supaya kita jangan um, Merasa kesepian Supaya kita jangan patah semangat, supaya kita jangan pesimis, supaya kita jangan pundung. Kenapa? Apa, siapapun boleh meninggalkan kita, tapi Allah enggak pernah ninggalin kita. Pasangan kadang-kadang kalau lagi ngambak, boleh enggak baca WA kita sampai tiga hari, tapi Allah gimana pun kita bikin dosa, kita berdoa Allah masih dengar kita. Orang lain bisa aja ninggalin kita karena ada hal yang enggak nyaman, Allah itu sering dapat hal yang gak nyaman lo dari kita Tapi gak pernah ninggalin kita Rasa-rasanya gak ada cinta yang lebih sejati Dan pastinya kecuali cinta dari Allah kepada hambanya Bahkan seorang ibu aja gak bisa nandingin cinta Allah kepada kita Padahal ibu udah paling baik ya Gak ada lagi orang yang lebih berjasa dalam hidup kita Selain ibu kita diantara manusia setelah Rasulullah pastinya Kecuali ibu kita sendiri yang udah mengandung kita dalam keadaan wahnan ala wahanin, kepayahan demi kepayahan, melahirkan dengan resiko nyawa, menyusui dua tahun lamanya, membesarkan dengan segala bentuk pengorbanannya, ternyata itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan cinta dan kasih sayang Allah kepada kita. Ibu kita bisa kecewa walaupun dia sayang banget sama kita. Ibu kita bisa aja marah walaupun dia sayang banget sama kita. Bahkan ibu kita bisa aja bikin kita sedih atau terluka atau kecewa, walaupun dia orang yang paling berjasa dalam hidup kita, tapi Allah enggak. Sehingga Allah bilang, Ketika kamu merasa ditinggalkan oleh banyak orang, Allah enggak pernah ninggalin kamu. Ketika kamu merasa dicuekin oleh banyak orang, Allah enggak pernah cuekin kamu. Buktinya, ketika kita banyak dosa pun berdoa, Allah masih mengijabah, apalagi kalau kita taat. Ta itu part pertama dari surat Al-Dhuha, dan ini kita coba jadiin kayak motivasi hidup kita teman-teman. Ketika kita lagi lemah, ketika kita lagi drop, kita baca ma wad-daa karobuka uhamaqola. Kalau kita mengaku Allah hasbi, cukup buat saya Allah hasbi Allah hasbu Nallah. Berarti kalimat itu harusnya kalimat motivasi banget. Terjemahan dari kalimat itu banyak. Ma wadda'aka rabbuka wa bisa diterjemahkan la tahzan innallaha ma'ana. Bisa? Ma wadda'aka rabbuka wa bisa diterjemahkan dengan kalimat fa ma'al usri yusra. Ma wadda'aka rabbuka wa bisa diterjemahkan inni ma'akum ma asma'u wa aro. Aku bersama kamu berdua wahai Musa dan Harun asma'u wa aro mendengar dan melihat la takhafa jangan takut wahai Musa dan Harun idhaba ila firaun pergilah kamu berdua kepada Firaun la takhafa inni ma'akum asma'u wa ara aku yang akan memantau apa yang terjadi pada diri kalian jadi aku tahu banget update banget setiap detiknya bahkan sebelum terjadi aku sudah mempersiapkan perisai untuk melindungi kalian la takhafa jangan takut itu terjemahan-terjemahan yang banyak di Al-Qur'an tentang kalimat ma wadda'aka rabbuka wa maqala. Atau mungkin kita bisa challenge diri kita sendiri ya. Ketika kita tilawah Al-Qur'an secara acak, cari ayat terjemahan atau bahasa lain dari ma wadda'aka rabbuka wa maqala. Coba cari di Al-Baqarah, cari di Ali Imran itu banyak banget kalimat ma wadda'aka rabbuka wa maqala. Rabbmu tidak pernah meninggalkanmu enggak pernah benci sama sama kamu. Ayatnya banyak banget bahwa Allah enggak pernah ninggalin kita, bahwa Allah enggak benci sama kita. Salah satunya mungkin kalau Allah enggak eh, apa kalau Allah enggak benci sama kita tuh misalnya <tuh> ayat eh, fa in eh, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul Sehingga siapa yang berpikir syariat itu kayak beban Seolah-olah Allah kayak gak, sen, gak, gak, gak rela gitu ngelihat kita nyaman Kok dikasih syariat, dikasih beban, dikasih tugas, dikasih batasan Enggak, itu salah paham. Allah ngasih syariat bukan untuk ngebebanin kita Bukan karena Allah iseng sama kita Bukan karena Allah benci sama kita Tapi karena Allah pengen memudahkan hidup kita justru dengan syariat Syariat itu bukan mempersulit hidup kita Kalau sebuah negara meninggalkan syariat karena takut Sulit kehidupan negara itu justru kita terjebak dalam wasawisus syaitan. Mulailah kita dengan hiruk pikuk, dengan kekacauan gara-gara meninggalkan syariat. Kalau sebuah bangsa, masyarakat, keluarga, pribadi pengen hidupnya lebih mudah, atuh ya Allah, hati ya Rasul. Coba ikutin cara Allah, pasti akan jadi mudah. Memang di awalnya kelihatan agak-agak challenging nih. Tapi begitu kita jalanin, yusrun, yusrun, yusrun. mudah, mudah, mudah, semuanya mudah. Kemarin saya jalan sama istri, istri. Ke Thailand. Kita jalan berdua ke Thailand, pengen apa main aja gitu. Jalan ke Thailand, kebetulan ada acara di Malaysia terus mampir dulu ke Thailand. Sampai di Thailand kita ke Pattaya dulu nih. Saya karena senang dengan laut, saya cari yang lautnya masih aman. Kalau Phuket mungkin gitulah ya. Cari yang pataya, yang private beach, jadi gak ngelihat yang gitu-gitu. Cie sombong. <laughs> Kalau terlihat kan gak sengaja. <laughs> ya, pergilah ke pataya gitu ya, cari yang uh, beach, yang private gitu. <clears throat> Terus karena kita gak tahu halal foodnya di sana, akhirnya kita kayak sangat-sangat hati-hati mencari halal food. Sampai rempong, sampai bawel pas mau room service minta makanan ke kamar karena nggak berani makan di luar kita sampai bau banget bilang ke restorannya itu pakainya oilnya oil apa nggak nggak pakai oil yang pork kan saya minta yang vegetable oil ya ya pak gitu terus itu wajannya diganti ya dicuci dulu ya pak itu yang apa masak ininya tepungnya udah dipakai yang pork belum sebelumnya ya bisa kita bikin yang baru pak sampai mereka sebel banget gitu kan karena banyak banget permintaannya padahal pesannya cuma nasi goreng tapi permintaannya panjang gitu, akhirnya dihidangkanlah nasi goreng seafood, kita makan berdua sepiring. Nggak <tuh> penting banget sih, nggak ada hubungannya dengan tema. Nah udah gitu, malam kita cuma nyari uh, buah aja, kayak gitu. Nah karena kita berusaha untuk ketat dalam masalah halal food, kalau nggak benar-benar kita bisa yakin bahwa ini halal atau minimal dia Uh, apa, uh, aman gitu Maka kita gak akan berani Ini berusaha lah Belajar taat, kecil-kecilan Bukan hal besar sebetulnya Tapi justru saya ngelihat di sini Hal kecil dihargain sama Allah Kalau hal besar apalagi kan ya Hal sepele kayak gitu doang Allah langsung kayak ngehargain gitu Ini bukan karena saya soleh Tapi karena saya mencoba untuk meniru orang soleh Akhirnya mendapatkan janji yang Allah janjikan kepada orang soleh Sayangnya belum soleh, tapi karena meniru orang soleh dapat juga nih yang dijanjiin Allah kepada orang soleh. Udah ketat, seharian kita makannya e, susah banget. Nah besoknya mau ke Bangkok, Harikok, Harikok. Hari, belum pesan hotel, tadinya udah pesan lewat travel agent, tapi cancel. Tadinya ada satu jenis hotel yang di pusat kota, dekat dengan tempat pembelanjaan, nemenin istri. E, ternyata dari travel agent itu katanya nggak dapat, oke cancel. Saya pesan pakai online, pesan nyari yang dekat dengan hotel itu, Entah gimana caranya, Allah ngarahin saya untuk ngeklik satu hotel yang saya juga gak tahu speknya kayak gimana. Pokoknya udah aja ini aja deh yang paling dekat walaupun ada beberapa pilihan. Ambil hotel tertentu, namanya gak usah disebut. <laughs> Mahal cuy, <cik. laughs> sombong. <laughs> ya gitu deh pokoknya ada namanya lah ya. <laughs> nah pas sampai di Bangkok, kita masuk ke hotel itu lagi check-in. Tiba-tiba ada teman lama saya nih orang Bandung. Dia istrinya lagi lewat. Jadi hotel sama kondonya itu bersebelahan. Dia ternyata tinggal di kondonya. Dia lewat ngelihat kayak Ustaz Hanan, dia ngubungin Benzo. Benzo dong angkat tangan, lihat ke atas. <laughs> itu namanya Benzo, masih Jovisa nah benzo dihubungi benzo benzo tanya ke saya ustad ustad lagi di hotel ini di Bangkok loh kok benzo tahu kan saya nggak ngasih tahu siapa siapa nggak tadi ada uh, teman yang lihat ustad dia kayak ragu gitu bener nggak oh iya bener kenapa dia ngajak ustad nanti malam cari makan halal dan tay banget gitu alhamdulillah berarti kemarin susah dikit sekarang Allah kasih jalan keluar bukan hanya itu ternyata hotel yang saya pilih itu dia udah uh, halal restoran untuk breakfast tuh aman udah halal Karena susah kan nyari hotel dengan sertifikat halalnya di sana. Tanpa kita ketahui ternyata Allah arahin kita ke hotel yang gak perlu bawain lagi untuk uh, room service-nya, Karena dia udah halal restoran. Ditambah lagi diajak sama teman saya uh, untuk makan yang halal food tapi thai banget, enak. Uh, ditraktirin itu yang paling enak. Ini saya berpikir kalau saya lebih cepat atau lebih lambat, satu menit aja pas check-in, kan saya nggak bakalan ketemu dengan istrinya ya, sehingga kita nggak berpapasan, nggak saling e, tahu. Allah yang bikin timingnya pas banget, dia jalan lewat depan hotel, saya masuk check-in, dia ngelihat ke saya, terus dia ngubungin Benzo, Benzo ngubungin ke saya, pas dapat wifi, karena ngandelin wifi banget kan ke luar negeri, ta, irit gitu. So, dapat wifi, saya langsung bales, Qadarullah, malamnya dimudahin akhirnya kita jalan, makan halal, enak, mu, bukan murah gratis. Jadi saya teringat qama yattaqillah ya ja'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa man yattaqillah ya ja'al lahu min amrihi yusra wa man yattaqillah yukaffir wa yu'dhim lahu ajra. Itu janji Allah. Siapa yang taat sama Allah, Allah kasih jalan keluar. Ini jalan keluarnya. Siapa yang taat sama Allah, Allah kasih rezeki yang tidak terduga-duga. Ini rezeki yang tidak terduga-duga. Akhirnya ketemu teman orang Bandung yang udah tinggal di sana. Siapa yang taat sama Allah, Allah mudahin urusannya. Jadi mudah kemana-mana digayat. Siapa yang taat sama Allah, Allah gugurkan dosanya. Berharap kayak gitu dan dilipat gandakan pahalanya. Berharap juga kayak gitu. Ini artinya hal sepele gini aja Allah hargain. Karena fa'ma yamal mithqal azaratin khairan yaro. Pasti Allah balas. Jadi Allah itu enggak pernah absen teman-teman, enggak pernah offline, enggak pernah ke kelewat gitu. Aduh ada yang kelewat nih enggak sempat di-like. Kalau kita kan kalau terlalu banyak nge-following, akhirnya udah ketutup-tutup ya, ketimpa sama yang baru posting gitu. Kadang-kadang karena saking banyaknya kita nge-following, pasangan sendiri enggak pernah di-like. Kenapa dia posting ketimpa lagi, ketimpa lagi, kok kamu enggak pernah nge-like postingan aku? Emang kamu posting? Kamu gitu banget ya sama aku, akhirnya rame gitu kan ya. Padahal kita gak ngelihat, soalnya ketutup sama postingan yang baru-baru. Allah gak pernah gitu. Allah nge-following semua hambanya bahkan lebih dekat daripada urat lehernya. Wahuwa ma'akum aina ma kuntum. Bersama dengan kalian, <coughs> membersamai kalian dimanapun kalian berada. Tapi ketika kita post adegan-adegan kehidupan kita gak pernah ada yang ketimpa dan kelewat sama Allah untuk di-like untuk di komen, untuk di repost, bahkan Umar di repost oleh Allah di Al-Qur'an kata-katanya ini artinya Allah la ta'khudzuhu sinatun wala naum. Kullayawmin huwa fi sya'an. Ma wadda'aka rabbuka Ini jadi penyemangat teman-teman. Enggak -teman. usah khawatir untuk taat. Kita bikin dosa aja Allah masih maafin kita, apalagi taat Allah pasti akan menghargai kita. Itu part pertama dari surat Ad-Duha. Part kedua Alam yajid kayati manfaawah wajadakaulan fa hada wajadakaa ilan fa agna tiga kalimat yang luar biasa itu menjelaskan arti dari mawadah karobu kawamakola apa bukti bahawa Allah tak pernah ninggalin Nabi Muhammad kata Allah alam yajid kayati manfaawah bukankah dulu kamu lahir dalam keadaan yatim lalu Allah kasih naungan kalau Allah ninggalin kamu tak mungkin kamu bisa tumbuh dengan baik. Kalau Allah benci sama kamu, maka dibiarin aja kamu terlunta-lunta dalam keadaan yatim. Wa wajadaka dallan fahada. Bukankah kamu dulu pernah tersesat di jalan, mau ke suatu negeri tapi kamu salah ngambil jalan di tengah padang pasir akhirnya enggak tahu arah ke tujuan? Kalau Allah benci sama kamu, enggak akan dikasih tuh petunjuk ke negeri yang kamu tuju. Enggak akan diarahin kamu untuk sampai kepada uh, apa destinasi yang kamu tuju. Bukti Allah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Alam yajidika yatiman fa'awa, wawajadaka dolan fa'ada, wawajadaka ailan fa'agna. Nanti kalau kemarin saya bahas Alam yajidika yatiman fa'awa versi Nabi Muhammad, yang belum kebahas itu versi Nabi Musa ya, versi Ibrahim, versi Ismail, versi Isa, versi Yahya, versi Maryam, itu semuanya... Ayat-ayat tentang, kisah-kisah tentang alam ya jidika yatiman ya Maryam, alam ya jidika yatiman Yahya, alam ya jidika yatiman Isa, alam ya jidika yatiman Ibrahim, alam ya jidika yatiman Musa, alam ya jidika yatiman semua hamba-hambanya, Allah kasih naungan. Baca kisah-kisah Al-Quran untuk memahami, Maksud alam yajid kayati manfaawa, terutama kisah Yusuf. Alam yajid kayati manfaawa, yatim gimana? Yatimnya Yusuf. Yatim di dalam sungai, uh, di dalam sumur. Gak punya siapa-siapa. Ayahnya gak tahu di mana keberadaan anaknya. Kakak-kakaknya udah gak peduli dengan adiknya. Yatiman. Faawa. Faawa pertama ditemukan oleh para musafir. Faawa kedua masuk ke dalam istana dan seterusnya dan seterusnya. Alam yajid kayati manfaawa. Insya nanti kita lanjutkan lagi pembahasan surat ad-duha ini. Ini bukan cuma tafsir ya teman-teman, tapi ini tadabbur. Saya berusaha untuk menganalogikan dengan kehidupan kita, supaya kita bisa menjadikan ayat itu sebagai motivasi hidup kita. Barakallah, kita lanjutkan setelah surat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, kita lanjutkan pembahasan kita tentang surat ad-duha. Alam yajidika yati man fa'awa wa wajadaka dholan fahada wa wajadaka'ailan fa'agna. Kalimat alam yajidika yati man fa'awa itu adalah kalimat pembuktian. Seolah-olah Allah ngomong ke kita itu gini, kamu tidak ingat dulu ketika kamu pernah gini, gini, gini, siapa yang nolong kamu? Emangnya kamu tidak ingat dulu ketika kamu pernah terpuruk, siapa yang buat kamu bisa survive? Ketika kamu hampir celaka, siapa yang menyelamatkan kamu? Ketika kamu gini, siapa yang menolong kamu dan seterusnya? Dan seterusnya. Jadi alam di sini Allah pengen ngingetin kita. Jadi kalimat alam adalah kalimat permintaan dari Allah supaya kita ingat-ingat lagi nih pengalaman hidup kita ada yang pengalamannya sampai ekstrim, second life misalnya. Hampir celaka terus bisa selamat ada yang pengalamannya masalah hutang Ada yang pengalamannya hampir bunuh diri Tapi gak jadi gara-gara diputusin Ada yang macam-macam kan pengalaman orang maya Nah itu kalimat alam alami yajideka yatiman Yajideka itu Allah mendapati kamu Dalam status gak ada apa-apa sebetulnya Kita tuh awalnya gak punya apa-apa Bukan siapa-siapa Gak bermodalkan apapun Allah yang fa'awa, fahada, fa'agna itu terjadi kepada kehidupan kita masing-masing. Kalau dalam bahasa e, kisah Nabi, faawa di masa Abdul Mutalib, faawa di masa Halimah, faawa di masa Abu Talib dan faawa di masa Khadijah. Ini semuanya bentuk-bentuk faawanya Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita terjemahin ayat itu dengan kisah Nabi Musa, alam yajidakayatiman, faawa itu bisa teman-teman temuin di surat Toha dan surat Al-Qasas. Nanti di dalam surat-surat itu Allah ngejelasin tentang gimana dulu Nabi Musa dihanyutkan ke sungai Nil. Wa laqad mananna alayka marwatan ukhara, idh auhayna ila ummika mayuhaa. Ani kuzi fihi fi taboot, fakuzi fihi fi al yam, faliulqih al yam bi sahil, yaxuzhu aduuli wa adulla, wa alqayt ilaika Ketika Allah mengilhamkan kepada ibu Musa wahai ibu Musa hanyutkanlah bayimu di sungai ini kalau pengen selamat. Pengen selamat jangan kamu simpan di rumah, jangan kamu rawat sendiri, jangan kamu bawa lari ke hutan, hanyutkan ke Sungai Nil supaya selamat dari siapa? Dari Firaun. Ini perintah Allah. Kadang-kadang Allah ngasih kita perintah dalam hidup itu enggak logis. Hanyut apa menyelamatkan bayi kok malah dihanyutkan ke sungai? Ke Sungai Nil. Kenapa enggak dibawa lari aja ke dalam hutan? Lalu ke pantai, lalu lupa. Kenapa enggak di apa umpetin aja di rumah gitu? Kenapa enggak bikin rumah aja di yang jauh atau mungkin e, ibu dan keluarga Musa ngungsi aja kemudian misalnya ke luar negeri. Jadi apa orang yang e, apa, menyel, apa lari dari e, negeri Firaun. Kenapa enggak gitu aja yang lebih logis? Kenapa malah selamatkanlah bayimu dari Firaun dan tentaranya dengan cara hanyutkan ke Sungai Nil. Itulah hidup tidak semua perintah Allah itu kadang kita mengerti di awal teman-teman. Kita cukup tahu bahwa ini perintah Allah, wa kalau pengen bahas lebih dalam lagi untuk cari tahu hikmahnya, silakan, tapi jangan tahu, jangan tunggu sampai kita ngerti hikmahnya, baru sami'na wa ta'na, kelamaan. Akhirnya kita kehilangan banyak sekali kesempatan dapat kebaikan dari Allah. Justru biasanya Allah ngasih kejutan ketika kita ngambil challenge-nya Allah. Iman challenge, akidah challenge, tauhid challenge, challenge apa? Lakukan perintah Allah walaupun menurut logika kita agak aneh. Misalnya tinggalkan pekerjaan itu, ya Allah pekerjaan inilah yang bikin saya bertahan hidup selama ini. Saya beli rumah, beli mobil, saya punya tabungan sekian gara-gara kerjaan ini, udah tinggalin aja. Terus nanti saya kerja apa? Tenang, Allah yang gantiin. Terus gimana Ustadz? Jalannya di, dari mana Ustadz? Allah tahu jalannya, kita doang yang gak tahu. Kalau kita enggak tahu, bukan berarti Allah enggak tahu kan? Kita yang enggak tahu, Allah tahu. Karena Allah alimun, basirun, khabirun, mahatau, maha melihat, mahateliti, latifun, samiun, Allah maha kuasa. Jadi kalau kita enggak tahu caranya, bukan berarti dia enggak bisa. Serahin aja sama Allah. Ketika kita serahin sama Allah, Allah enggak mungkin ngecewain kita. Kenapa? Allah enggak pernah ngecewain hamba. Kita aja ke teman, kalau udah diserahin satu amanah, kita berusaha untuk bikin dia... Uh, apa terkesan nggak sampai bikin dia kecewa apalagi Allah hanyutkan bayimu ke Sungai Nil supaya selamat dari Firaun setelah Allah kuatkan hati ibunya akhirnya karena ibunya soleha hanyutin bayinya ke Sungai Nil berharap selamat dari Firaun cuman nggak bisa lepas juga pakai uh, apa kakaknya kakaknya yang jadi uh, pengintai gitu nyari tahu adiknya hanyut kemana Ng ngalir eh Bukannya ke negeri yang jauh, Bukannya ke Sudan kayak atau ke luar negeri, Kayak kan Sungai Nil itu membelah berapa negara ya, Bukan sampai ke luar negeri, Gak lama kemudian malah masuk selokan, Yang mengarah ke tempat pemandian pribadinya Fir'aun, Ini makin gak logis nih, Luar biasa cara Allah itu, Allah luar biasa cara membuat skenario itu keren banget, Masuk ke selokan itu, Adik, kakaknya Musa makin khawatir, gimana dengan adik, dia masuk ke selokan itu, langsung dilaporin ke ibunya, di surat Al-Khastas dikisahkan, ketika ibu, ibunya tahu Musa hanyutnya ke dalam selokan, yang mengarah ke pemandian khusus Fir'aun, hampir copot jantung ibu Musa, hampir copot jantung ibu Musa, kenapa bisa dipastikan bayi ini akan ditemukan oleh para dayang-dayang Fir'aun, dan kalau ketahuan Fir'aun pasti akan dibunuh, ini ujian luar biasa, tapi ini challenge-nya justru di situ. Ketika kita berhijrah, ketika kita ngikutin cara Allah, awalnya terlihat, ya Allah, kok gini ya? Kok jadi gini ya? Kok malah masuk ke selokan ini ya? Kan gitu ya, ada kayak ada kejutan-kejutan kecil gitu awal-awal kita berhijrah. Baru aja kita halalin putusin. Akhirnya putusin, dia langsung jadian sama orang lain. Kan itu berat banget ya? Dia kayak mudah banget gitu move on dari kita. Padahal kita mutusin itu cuman gertak doang biar dia mau halal. gitu eh Siapa yang takut kata dia. Akhirnya jadian sama orang lain. Itu tuh berat banget. Saya tahu rasanya. eh <gifat> Jadi masuk ke selokan uh, itu. Udah gitu ke sungai kecil. Ditemuin sama dayang-dayang Firaun dikasih kepada istri Firaun. Kodalullahnya Allah udah kasih persiapan bahwa istri Firaun belum punya anak. Sehingga ketika dibuka tuh tabut Keranjang yang ada bayi Musa dibuka dilihat oleh istri Firaun. Allah bilang di surat Toha, "Wa alqaitu ilaika mahabbatan minni." Aku masukkan untukmu cinta dariku. Maksudnya apa? Tiba-tiba istri Firaun jatuh hati kepada bayi Musa. Siapa yang bikin dia jatuh hati? Allah. Sebagaimana halimatus Halimatussadiah jatuh hati kepada bayi Muhammad untuk menyusuinya secara gratis, begitulah Istri Firaun jatuh hati kepada bayi Musa dan mau mengangkatnya sebagai anak tanpa bertanya siapa dan dari mana asal-usulnya. Wa alqaitu ilaika mahabbatan minni. Gini cara Allah nolong hambanya. Faawanya tuh Allah datangkan orang yang mencintai kita. Tiba-tiba ada aja yang nganggap kita kayak keluarga barunya. Pernah kan kita merantau, tiba-tiba di perantauan kita gak kenal siapa-siapa, dapat keluarga yang sebetulnya dia gak, gak kenal dengan kita, dia gak tahu background kita, basic kita, dari mana asalnya. Pokoknya dia tiba-tiba kayak sayang aja gitu sama kita. Saya di Mesir juga gitu, tiba-tiba ada aja orang Mesir yang sayang sama saya, sehingga dianggap kayak anak angkatnya. Kamu kalau butuh apa-apa bilang ya, kamu kalau butuh apa-apa bilang. Setiap awal bulan, dan beliau siapa? Profesor lah gitu, dosen al-Azhar. Kan e, banyak banget kemudahan gara-gara ada dosen, profesor, senior, kayak Allah jadikan e, tertarik kepada saya, senang kamu kalau butuh apa-apa bilang ya. Terus pas awal bulan dapat gaji langsung datengin, nak kamu udah beli buku? Belum, kasih aja. Udah sih cuman kayak kurang aja gitu kan ya, <risas> belum, ini beli-beli buku, kasih beli buku. Terus kalau dia lagi panen di Mesir itu namanya ades, ada situ kayak kacang hijau kita tapi warnanya oranye. Jadi fungsinya kayak kacang hijau menghangatkan tubuh bagus biji-bijian. Kalau lagi panen adas, dia langsung bawa beberapa karung ke rumah tuh. Nih, adas buat kalian. Panen anggur, panen apa, segala macam buah-buahan di kebun dia tuh dibawa ke rumah kita. Kenapa? Wa alqaitu ilaika mahabbatan minni. Allah yang bikin dia jatuh hati kepada orang ini. Sehingga akhirnya istri Firaun langsung jatuh hati kepada bayi Musa. Firaun enggak karena Allah sudah mengunci hatinya bukan karena Allah mengunci hatinya belum sih karena hatinya keras maaf salah jangan disensor karena hatinya keras karena Allah enggak akan mengunci hati seseorang sebelum Allah utus nabi kan karena hatinya keras jadi dia enggak akan bisa di apa disentuh dengan cinta Firaun tetap marah kepada Musa yang masih bayi ini pasti nih anak Bani Israel yang dibuang supaya enggak terbunuh nih gua bunuh nih sekarang jangan-jangan kata istrinya Firaun dan dia ngebujuk suaminya dengan manja gitu Gak pake cantik sih, manja doang gitu. Akhirnya Firaun gak jadi ngebunuh Musa, selamat Musa di satu adegan. Udah gitu gak lama kemudian Musa lapar, Musa kehausan. Wa ailan Gimana caranya uh, keluarga Firaun bikin audisi? Siapa yang bisa menyusui bayi Musa dikasih dinar, dirham, emas, perak, Dikasih tempat kedudukan yang tinggi di dalam istana Punya gelar ninggrat Dikasih rumah di dalam istana yang sangat bagus Dari sekian banyak perempuan-perempuan yang ingin menyusui Musa Semua ditolak sama Musa Karena kenapa Allah mengilhamkan kayak gitu kepada bayi ini Padahal kan sebetulnya kalau bayi polos Biasa aja asal ada yang nyusuin kan dia nyusui Tapi Allah mentakdirkan Musa gak boleh nyusuin ke ini, ini, ini, ini Di antara sekian yang banyak audisi Yang terakhir justru yang diterima Kenapa? Allah yang nentuin jadi enggak masalah, ada yang datang pertama sebelum kita bawa al bayarin aja kalau Allah enggak meng, apa, mengikat hatinya, pasti ditolak. Walaupun modalnya, uang, apa segala macam, enggak, enggak, tenang. Abu Bakar eh, datang ngelamar Fatimah, ditolak sama Nabi. Kurang apa coba Abu Bakar? Tajir, soleh. Kan ideal banget ya. Ada yang soleh, enggak tajir. Ada yang tajir, kurang soleh. Tajir, soleh. Tajir so, soleh, Abu Bakar, ditolak. Datang Umar, Tajir soleh, kuat, cowok banget, ditolak juga. Ali awalnya, aduh, Abu Bakar aja dito, ditolak, Umar aja ditolak, apalagi saya nih. Akhirnya kayak, Ali cuma ngelewat doang depan rumah Nabi, lewat lagi, lewat lagi. Dipanggil sama Nabi, Ali kenapa? Enggak ya Rasulullah, gitu Ali kamu pengen menikahi Fatimah, e, terserah sih. <laughs> Akhirnya Nabi yang ngelamar Ali dalam bahasa ininya ya adegannya walaupun secara resmi nanti Ali yang ngelamar Fatimah. Nabi kayak yang nawarin kepada Ali, kenapa Allah yang bikin kayak gitu. Jadi gak usah pesimis, yang penting minta kepada pemilik hati, ya Allah kan hatinya bukan milik dia, milik engkau. Jadi saya mintanya ke engkau aja ya Allah, bukan ke dia. Nanti setelah engkau baru dia. Sehingga pas kita datang kayak bukan tipe dia banget, bukan apa bukan standar dia banget, tapi... Buat Allah kita standar dia banget. Buat dia kita enggak banget. Enggak masalah kan? Yang penting buat Allah kita banget lah. Begitu kita datang dia enggak bisa bilang enggak. Kok saya ngomongnya iya ya? Pengen bilang enggak tapi gue enggak bisa gitu. Deh, ya udah deh, iya aja. Jadi aja. Setelah itu Allah masukkan hab apa? hub cinta sehingga dia mencintai kita, kita mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala dan itu mubarak, diberkahi. Itulah istri Firaun. Akhirnya Musa tinggal di situ, ibunya tinggal di situ, kakaknya, tetehnya tinggal di situ, uh, apa? Aanya tinggal di situ. Siapa Aanya Musa? Harun. Semuanya sekeluarga tinggal di situ. Ini namanya alam yajde kayati manfaawa. Allah yang bikin skenario yang kayak gitu. Ismail juga kayak gitu. Kemudian uh, apa? Yahya, alaihissalam juga kayak itu. Maryam juga kayak itu. Alhamdulillah jadi kayak yatiman. Maryam kan lahir nggak punya ayah. Bukan nggak punya ayah. Eh, ayahnya udah wafat kan? Imran Sama anak yatim perempuan lagi itu. Siapa yang faawa Maryam? Wa Wakafalah Zakaria. Zakaria yang men, yang mengawakan Maryam. Dan Zakaria cinta banget sama Maryam. Walaupun itu adalah ponakannya, tapi seperti putrinya sendiri. Dan Zakaria adalah sebaik-baik orang yang merawat Maryam. Walaupun ayahnya soleh banget, tapi ada yang lebih daripada ayahnya. Ayahnya orang soleh, Zakaria Nabi. Sehingga Allah ingin Maryam ini dirawat bukan oleh ayahnya yang soleh, tapi oleh pamannya yang Nabi, yaitu Zakaria. Ini cara Allah teman-teman. Sehingga itu menjadi bukti ma wadda'akarabuka wa makolah. Andalin Allah aja deh. Kita mau hijrah, kita mau ganti kerjaan, kita mau dapetin pasangan, kita mau punya anak, kita mau-mau-mau-mau. Udah bilang aja sama Allah Ada mau apa aja bilang aja sama Allah Selama yang kita inginkan itu kebaikan Allah malu untuk gak mengabulkan keinginan kita Gak mungkin gak dikabulkan Pasti Kenapa saya bilang pasti Allah sendiri mengatakan Uji buda wa tadda'i da'an Kalau ada yang berdoa sama aku Curhat sama aku Uji aku pasti akan nge-replay Akan nge akan ngejawab, akan ngerit, read gak mungkin enggak Pasti dibalas sama Allah SWT kalau teman, pasangan, geng gak ngebales WA, biasa lah itu. Tapi kalau Allah, gak mungkin gak. Pasti dirit langsung dibales sama Allah. Cuman balesnya Allah apa? Kadang dibales dengan yang sama persis dengan yang kita minta, kadang dibales dengan yang lebih baik dari yang kita minta, yang gak dikasih yang sebaliknya yang buruk dari yang kita minta. Gak mungkin. Kalau gak sama, lebih baik. Antara dua itu. Dan dua-duanya un untuk. Alam ia jadi kaya timan faawa. Nanti wajah ada kaudolan, wajah ada Nabi. Mungkin teman-teman pernah dengar uh, penjelasan dari Ustaz Abdul Somad. Saya pengen membandingkan aja. Kalau Nabi kasusnya kayak gitu, pernah tersesat di sebuah perjalanan dari apa? Uh, Mekah ke daerah Syam. Kemudian Allah tunjukkan jalan supaya sampai ke kota yang dituju. Nah, kalau Nabi Musa pernah juga tu. Kapan? Pas Nabi Musa gak sengaja ngebunuh orang Mesir. Orang Mesir berantem sama orang e, Bani Israel. Cuman orang Mesirnya kayak zalim gitu. Dia terlalu apa sombong. Akhirnya didorong sama Musa meninggal kan. Walaupun Musa gak sengaja sih. Dorong, eh kamu apa-apaan sih mati kan. Musa juga kaget. Oh, kenapa nih? gitu, Kayak gak sengaja gitu. Jangan-jangan setan. Akhirnya Musa bilang, ya Allah bukan kerjaan saya Kerjaan setan. Jadi boleh kan nyala-nyalahin setan. setan. Bilang setan, salah saya apa? Ya salah kamu setan gitu. <laughs> karena meninggal. Musa lari karena dia membunuh orang Egyptian, orang Kipti. Lari kemana? Enggak tahu kemana. Cuman berdoa, ya Allah beri saya petunjuk dalam perjalanan ini. Jalan aja pokoknya kemana-mana. Kaki melangkah, ada ikutin aja tuh. Enggak ada nih lihat apa Google Map dulu atau mau kemana dulu bikin itinerary dulu kayak kita trip atau traveling yang udah jelas tujuannya ada travel agentnya, ada budgetingnya udah segala macam. Enggak, pokoknya jalan aja kemana kaki melangkah, ikut aja terus. Ini benar-benar dol namanya. Enggak ada, enggak tahu ah, enggak tahu arah. Tapi sampainya kemana? Ke Jodohnya, ke Madian, ke Yordania, ketemu dua orang cewek. Lagi ngantri mau ngasih minum ternak, musananya mah kau bukumah ada yang bisa saya bantu? Gak ada modus-modusan. Beda dengan kita, eh kayak kenal ya di mana ya? Enggak, kita gak pernah ketemu. Saya yakin saya pernah ketemu sama kamu di mana? Di dalam mimpi, cie. Modus banget kan ya. Musa gak kayak gitu. Ya udah aja. Mah khot bukuma. Kalian ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Dengan bahasa yang lembut ya pastinya kan ngomong sama cewek nih. Masa ngomong sama cewek. Mah khot Kan gak ya? Nada khotib. Yang membuat kesannya jadi berubah. Kan kalau khotib berubah. Kalau dia gak paham ceritanya. Dia akan mengatakan. Mah khot bukuma. Gak gitu ustad. Gimana? Mah khot bukuma. Kan lagi ngomong sama cewek nih. Musa orangnya santun akhirnya oh kami enggak bisa ngasih minum ternak soalnya harus ngantri di belakang laki-laki ya udah saya bantuin Musa langsung turun ke sumur ketika Musa turun naik turun naik ngasih minuman ternak dan itu ada puluhan ekor unta ratusan ekor unta satu ekor unta aja minumnya udah banyak banget kan di situ kelihatan Musa itu kuat gagah kebayangkan ngangkat air gitu walaupun yang tadinya dia udah jaga-jaga enggak -jaga, mau kelihatan apa ototnya kan kelihatan juga tuh pas ngangkat yes. Terus kayak pura-pura lipat baju gitu. Ini kenapa ya? Angkat gitu. Terus kayak udah gitu selesai. Musa duduk di bawah pohon istirahat. Si ceweknya pulang. Pulang cerita ke ayahnya. Ayah tadi kami dibantu oleh seorang laki-laki. Dia baik segala macam. Kata ayahnya ya udah undang ke rumah. Ayah pengen bilang makasih dan nge, nge, ngejamu dia makan. Musa di bawah pohon bilang gini. Ya Allah saya lapar. Dan engkau sebaik-baik pemelihara. Ya Allah saya lapar tapi engkau yang maha penyayang. Ngadu ke Allah. Lapar bilang ke Allah. Mau ikhtiar gimana di negeri orang enggak tahu di mana tempat makan dan enggak bawa uang juga. Ya Allah, saya lapar. Engkau sebaik-baik eh, penolong, pemelihara, pengasih, penyayang. Tiba-tiba cewek itu datang. Tamsyi alastihya. Berjalan malu-malu. Gimana jalan malu-malu? Aduh, gimana ya ngomongnya ya? Kalau bahasa kita mah, aduh, malu eh mau ngomong. Tapi kan ini amanah dari ayah. Kalau kita mah pura-pura malu. Kalau ini benar-benar Malu-malu, tamshi alas, teh ya, gimana ya, caranya ya, aduh gimana ya, atau gimana, ya, terus maju lagi, nggak jadi lagi mundur, maju lagi, nggak lagi mundur lagi, nggak pakai cantik, maju mundur aja, bukan. sampai akhirnya datang, uh, Mas kalau bahasa kita nih, Mang, <laughs> A, gitu ya, ayah saya ngundang Aa di rumah mau ngucapin terima kasih, oh ya, Hayu, jalan aja, Hayu nggak tahu bahasa Arabnya Hayu apa, jalan jalan sampai ke rumah ayahnya ngasih makan ngobrol kamu dari mana nak saya dari Mesir oh ya negerinya Firaun ya saya pelarian dari Firaun emang ada cerita apa kisahin kamu orang baik tinggallah di sini ya makasih Pak setelah itu si bapak si bapak bapak itu ke belakang kan ternyata si si um, anaknya yang perempuan ngedengar pembicaraan mereka lalu ayahnya nanya e, nak laki-laki itu, eh enggak, bukan ayahnya, si ceweknya yang ngomong, ayah, kan ayah gak punya pekerja yang bisa mengurus ternak, pekerjakan dia di rumah kita, karena dia kawiyun amin, laki-laki yang kuat dan baik, amanah, baik. Ayahnya langsung, oh anak saya berarti ada hati nih buat laki-laki itu, kok bisa gitu sih, ayahnya kayak, kayak, kayak geeran gitu kan ya, karena si cewek ini gak pernah komen tentang cowok sama sekali dalam hidupnya, Sekali-kali dia komen cowok berarti ada sesuatu nih. Kalau sekarang udah gak lagi ke apa kebaca sama ayahnya karena kita udah biasa komen. Eh kamu lucu deh, kamu apa, kamu apa. Jadi kayak sering komen jadinya biasa aja kan. Karena dia gak pernah komen tentang cowok, sekali-kalinya ada postingan cowok dia komen, itu sesuatu banget kan. Sekali-kalinya ada postingan cowok dia nge-like, sesuatu banget. Karena gak pernah dia kayak gitu. Kalau kita periksa di list kontak handphonenya itu gak ada nama laki-laki tuh. Cewek semuanya terjaga banget. Sehingga sekali-kali dia bilang, ayah pekerjakan dia di rumah karena dia laki-laki yang baik dan kuat. Ayahnya langsung nangkep. Oh anak saya berarti tenang dengan laki-laki itu. Musa maukah kamu menikahi putriku? Dengan mahar sekian-sekian-sekian, Musa mengiyakan menikahlah mereka. alam ya jidikayati manfa'awah. Dikasih keluarga baru di Madian sebagaimana saya dikasih keluarga angkat dulu ketika di, di Mesir dan kemudian di Bandung. Kemudian seterusnya-seterusnya Allah mudahin. Alam ya jide kayatiman <Career gempar elephants> faawa. Saya seorang perantau. Walaupun saya ngerasa kayaknya Bandung ini adalah akhir dari perjalanan saya, Ci. Udah enggak mau pindah lagi ya. Pokoknya udah apa udah love banget lah dengan kota Bandung ya. Hashtag. Jadi karena ngerasa kayaknya nih E, apa negeri saya yang ketiga Aceh, Kairo, Bandung. Udah aja selesai. Udah enggak mau pindah lagi karena udah nyaman. Tapi saya ngerasa dulu ke Kairo sendiri, kemudian ke Bandung enggak kenal siapa-siapa. Selalu kasusnya alam ya jidd kayatiman fa'awa, yatiman fa'awa, yatiman fa'awa fa itu berulang kali loh, teman-teman. Pasti teman-teman juga ngalamin. Itu bukti ma wadda'aka rabbuka wa Apalagi nanti kalau ngomong Ibrahim, pas beliau diusir oleh ayahnya dari Irak ke Palestina, bukankah itu juga terlunta-lunta, terkatung-katung, Dolan, Agna, eh apa, eh, eh apa, wajahnya ke Ail, jadi udah yatim, Dol, Ail, udah nggak punya siapa-siapa, bingung juga mau kemana, lapar nggak punya apa-apa, tapi kemudian. Uh, fa fahada, Faagna. Sehingga Ibrahim yang tadinya seorang dalam keadaan yang tidak tahu apa-apa datang ke Palestina Sampai di Palestina Ibrahim menjadi orang paling kaya di Palestina Apa ukuran kekayaan Ibrahim di Palestina? Ukuran kekayaan Ibrahim di Palestina setiap malam Ibrahim menyembelih 100 ekor ontak Untuk para tamu 100 ekor ontak Satu ekor ontak harganya sebutlah 50 juta kali 100 satu malam dia ngeluarin uang 5 miliar ya. 5 miliar benar? 5, mi... 5 miliar setiap hari loh teman-teman. Ada gak di antara kita yang ngeluarin uang 5 miliar setiap hari buat tamu? Sehingga bisa dibilang Ibrahim itu bapak perhotelan dalam sejarah manusia. Dia yang pertama bikin konsep hotel. Hotel gratis tapi. Buat siapa? Visitornya siapa? Orang-orang yang mau berziarah ke Masjid Akso. Ibrahim yang menjamu mereka, ngasih hotel dengan kualitas bintang 5, terus juga uh, bufeynya itu udah uh, free flow setiap saat mereka bisa makan. Dan satu hari minimal 100 ekor onta, on itulah kekayaan Ibrahim. Dan itu berarti Ibrahim menjamu sekian ribu tamu setiap hari dan ini manajemennya gak gampang loh. Pasti ada suppliernya, pasti memberdayakan bisnis-bisnis lokalnya. Jadi Ibrahim itu benar-benar bisa memberdayakan warga Palestina, semuanya jadi sejahtera dengan kerjaan perhotelannya di Masjid Aqsa. Gratis semuanya, Ibrahim yang bayarin. Sekaya itu Ibrahim teman-teman. Padahal datangnya, gak punya apa-apa. Allah yang mengkayakan Ibrahim. Semua cerita para ambia itu sebetulnya bisa dikaitkan dengan alam ya jadi jidika yatiman fa'awa, wawajarakatolan fahada, Oh jadi ke Ailan, Farna, apalagi Adam, lebih yatim lagi kan? Jatuh dari langit, enggak punya siapa-siapa. Satu-satunya yang dia punya itu juga enggak tahu di mana, kekasihnya Hawa. Bagaimana caranya? Allah yang menunjukkan mereka sehingga ketemu. Setelah sekian tahun mencari, akhirnya ketemu juga. Nah, ini artinya teman-teman, mawaddah -teman, wa karamah. Part ketiga yang akan kita tuntaskan malam ini, faam mal yatim fala taqhar wa amma as-sa'ila falatanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahadis kalimat tiga ayat terakhir ini itu kayak nenerusin tiga ayat sebelumnya alam yajidaka yatiman fa'am al-yatima falataqhar wa wajadaka fahada wa amma as-sa'ila falatanhar wa wajadaka ailan fa'aghna wa amma bi ni'mati rabbika fahadis jadi kayak pasangan-pasangan ayat Bukankah Allah mendapatimu dalam keadaan yatim, lalu Allah kasih kamu keluarga, makanya kalau ketemu anak yatim, jangan kamu bersikap semena-mena kepada mereka. Karena Allah juga mendapatimu yatim, Muhammad. sehingga Nabi Muhammad sayang banget sama anak yatim. Dan sangat dekat kepada orang yang sayang kepada anak yatim. Sehingga Nabi mengatakan, orang yang mencintai anak yatim, nanti di akhirat bersamaku itu seperti jari telunjuk dengan jari tengah ini, dekat banget. Jadi kita bakal punya rumah Bersebelahan satu klaster sama rumah na, Nabi. Kan seru banget ya. Punya rumah satu klaster sama rumah Nabi. Dan klaster itu klaster terbaik di surga. Yang satu butir debunya lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Bukan satu meter tanahnya. Satu butir debunya lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Enggak ada lagi klaster wilayah tanah yang lebih baik daripada klasternya Nabi nanti di surga. Dan siapa yang sayang kepada anak yatim? yang sangat peduli kepada anak yatim. Anak yatim di sini usia sebelum dia mampu berusaha. Kalau 25 tahun, terus dia jomblo gitu, terus dia kayak gitu. Itu modus ya. Ustadz, dia tuh masih yatim loh. Ayahnya udah meninggal sekian tahun. Jadi saya kayak fa'awah gitu Ustadz. <guluh> ya boleh lah ya. <guluh> yang penting niatnya baik. Jadi siapa yang sayang sama anak yatim, nanti dia akan disediakan rumah satu klaster dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia kayak e, bertetanggaan gitu sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketemu sama Nabi, duduknya di sebelah Nabi. Ketemu sama Nabi, duduknya satu majelis sama Nabi. Ini e, fa'am maliyati ma falata khair. Jangan semena-mena sama anak yatim. Dulu di zaman Nabi ada cerita seorang sahabat namanya Abu Lubabah. Abu Lubabah ini punya pohon korma di sebelah rumah anak yatim. Tapi dia gak rela gitu kalau kormanya dimakan sama anak yatim, korma yang udah jatuh. Sehingga satu hari anak yatim lagi makan korma jatuh, dari mulutnya diambil sama Abu Lubabah. Ini bukan punya kamu, ini punya saya. Dilaporin ke Rasulullah. Terus Rasulullah nawarin, ya Abu Lubabah kamu mau gak punya kebun di surga yang pohon kormanya, kamu berjalan di bawah naungannya 100 tahun belum keluar dari dahannya saking gedenya pohon korma di surga mau gak kayak gitu Abu Lubabah mau ya Rasul caranya gimana wakafkanlah pohon kormamu untuk anak yatim gimana ya Rasul itu pohon korma kesayangan saya banget itu saya ada kenangan gitu maaf ya bukan gak mau dia kayak beralasan gitu gak mau nyerahin pohon kormanya untuk wakaf anak yatim akhirnya Nabi gak maksa orangnya yaudah gak apa-apa pergi aja tiba-tiba datang sahabat yang lain namanya Abu Lubabah dia bilang ya Rasulullah ya Rasulullah ada apa Abu Lubabah Tadi saya mendengar Rasulullah nawarin sesuatu kepada Abu eh, apa Abu Luba, Abu Abduddah yang kedua. Ada apa Abu Abduddah? Saya tadi dengar Nabi nawarin sesuatu ke Abu Lubabah tapi tapi dia nolak, ya. memang kenapa? Kalau saya ngambil itu boleh enggak ya Rasulullah? Boleh, siapapun kebaikan itu untuk siapa aja. Ya udah, tunggu ya Rasulullah. Langsung dia pergi ngejar Abu Lubabah. Ya, Aba -luba -Aba, ya Aba -luba -Aba. Abu Lubabah, ya Abu Lubabah. Abu Lubabah nungguin. Ya Abu Abduddah, ada apa? Kamu Tahu kan kebun kurma saya di Madinah? Siapa yang tidak tahu kebun kurma milik Abu Dahdah. Satu kebun kurma ada 600 pohon kurma. Mata air sendiri, ada vilanya, luas banget kebunnya. Dan kebun itu paling subur. Yang lain panen setahun dua kali, yang ini tiga kali setahun. Empat bulan sekali panen. Teman-teman kalau mau berhitung, satu pohon kurma sekali panen itu lebih dari 100 kilo. Satu pohon, satu dahannya aja udah berapa puluh kilo kan? itu satu pohon, lebih dari sebutlah yang paling kecil 100 kilo, satu kilo harganya 500 ribu, 500 kali 100, capek, <laughs> itu satu, po, satu pohon, dan Abu Luba, Abu Dahdah punya 600 pohon, jadi sekali dia panen korma, itu puluhan M loh keuntungannya, sekali panen, dalam setahun dia panen 3 kali, ratusan M dalam seta, setahun, kata Abu Dahdah, Wahai Abu Lubabah, kamu tahu kan kebun kurma ke saya? Tahu, siapa yang enggak tahu kebun kurma Abu Dada terkenal di Madinah. Mau enggak kita barter? Kamu kasih pohon kurma kamu yang di pojok rumah adanya tim ke saya, saya kasih kebun saya ke kamu, bukan pohon, kebun. Kata Abu Lubabah, yang benar, kamu enggak lucu deh ininya. <tuk> nah ini mah dialog dari saya. Terus kata Abu Dada, saya serius, beneran-beneran. Ya udah, ayo, ayo, langsung transaksi jadi deal. Mereka kemudian pergi ke rumah anak yatim. Wahai anak yatim, kata Abu Daudah, mulai sekarang pohon ini eh, Bapak wakafin buat kalian makanlah sesuka kalian dari korma yang ada di pohon ini. Kemudian gak lama kemudian dia ngajak Abu Lubabah ke kebunnya. Istrinya lagi kayak lagi bersih bersih gitu. Kata Abu Daudah, wah istriku keluarlah. Ini sekarang bukan kebun kita lagi. Sudah aku jual. Istrinya kaget, kamu jual ke siapa? Wahai abu dahada, kamu untung gak? Kata suaminya, untung banget. Ke siapa sih kamu jualnya? Ke Allah. Kata istrinya, itu baru untung. Itu baru perniagaan yang besar. Itu baru hebat. Istrinya ini soleha banget. Coba kalau kita ngomong gitu ke pasangan kita, kira-kira digapain. Didoain ya. Semoga kamu cepet. Ini istri yang soleha. Ini buat cewek-cewek ya kadang-kadang suami itu kalau lagi semangat kadang-kadang kan nggak suka nggak mikir ya kasih aja kasih aja nah kalau dia lagi gitu tapi tetap ada batasannya juga cuman dengan kualitas iman Abu Dahda dan istrinya itu emang luar biasa inspiring banget istrinya malah bahagia ya udah udah ya saya udah keluar Wah, sekarang jadi milik siapa Abu Lubabah silakan Abu Lubabah mereka pergi meninggalkan kebun itu sama sekali nggak nyesel. cerita ini didengar oleh Rasulullah SAW dan Nabi mengatakan Duh betapa luasnya kebun abu dahda di dalam surga. Aku melihat kebun abu dahda itu mudah matan, lebat sekali warnanya hijau tua di dalam surga. Ini makna dari uh, uh, apa fa'amal yatimah falatakhar. Sebegitu besarnya penghargaan Allah kepada orang yang menyantuni anak yatim. Terus angle yang kedua adalah, Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Jadi kalau dia pengen dapat fa'awah, alam ya jidika yatiman fa'awah, pengen dapat itu, maka caranya fa'amal yatima falatakhar. Siapa yang menyantuni anak yatim, Allah santuni. Siapa yang menaungi anak yatim, Allah naungi. Siapa yang meringankan hajat anak yatim, Allah ringankan hajatnya. Al-jaza min jinsil amal itu berlaku di surat ad-duha. Jadi itu bukan kaidah fikih akal-akalannya ulama karena ulama ketika membuat sebuah rumusan fikih atau persepsi fikih itu berlandaskan pemahaman mereka terhadap ayat dan hadis kan. Ayatnya salah satunya fa'am al-yatim fala taghar. Hasilnya alam yajidi kayati manfa'a wa masail fala tanhar. Kalau ada orang yang nanya karena ada dua tafsir nih, ada yang bilang sa'il di sini orang yang meminta pertolongan, ada yang bilang sa'il di sini orang yang nanya jalan. Kalau ada yang nanya jalan ke kamu, lalu kamu menunjukkan jalannya, maka Allah juga akan wawajadakadolan fahadah. Makin sering kita ngebantu orang untuk menemukan jalan, makin sering kita dengerin curhat teman kita, makin sayang Allah untuk dengerin curhat kita. Maka sabarlah mendengar curhat temannya. Walaupun kadang-kadang memang capek sih, tapi sabarlah. Latihlah mendengar curhat teman, sehingga kita jadi seorang suami yang mau mendengar curhat istri nanti ketika kita udah nikah, ha, neng mau cerita apa? kayak semangat gitu kan? Iya, ya, tadi ada cerita sama teman-teman gini-gini. Kita jadi pendengar yang baik, bukan langsung kita patahkan. Kenapa? Karena udah terbiasa di kos-kosan, jadi tempat curhatnya teman-teman sekos-kosan. Sampai ibu kos juga curhatnya ke kita, gitu. <risas> iya, itu yang kamar sebelah, suka telat aja bayar kos-kosan. Iya-ya ya, bu, saya juga gitu ya bu kamu nggak apa-apa soalnya kamu udah dengerin curhat gitu. ya pokoknya jadi orang yang waam masailah tanhar jadi kalau ada orang yang nanya ke kita minta pertolongan ke kita kita berusaha untuk membantu dia allah juga akan berusaha membantu kita contohnya nabi saw nabi itu kalau ada yang minta tolong nggak pernah nolak kalau beliau nggak bisa nolong sendiri beliau akan cari orang untuk nolong dia baru ditinggalin jadi nggak ada yang datang langsung nabi maaf ya nggak bisa Mungkin kita gak bisa gitu-gitu amat lah ya, tapi berusaha, gak semua kasus kita bisa ambil. Tapi ada satu dua yang kadang-kadang kita kayak uh, apa berjuang banget. Ada banyak orang yang mengetuk pintu rumah kita, yang nelfon ke nomor kita, yang datang kepada kita minta tolong, mungkin di antara sekian banyak, Jangan semuanya ditolak, harus ada satu dua yang kita ambil, entah kenapa pokoknya Allah yang pilihkan dia untuk kita, terus kita coba tuntaskan hajat dia sampai selesai. Siapa yang meringankan hajat saudaranya di dunia, Allah ringankan hajat dia di dunia dan di akhirat. Balasannya bukan cuma di dunia, bahkan di akhirat. Sehingga ketika kita di akhirat nanti bingung di padang masyarakat itu kan perjalanan jauh banget ya. Kebayang gak sih dari sini ke Palestina itu jalan kaki, Kok Palestina Ustaz? Karena tempat berhisab itu adalah negeri Palestina. Ini salah satu keutamaan dari negeri Palestina itu adalah mim makanin qorib yang Allah sebutin di Al-Quran. Arti makanin qorib, tempat yang dekat itu adalah Palestina kata ulama Tafsir. Sehingga nanti sidang Allah itu di Padang Mahsyar adanya di negeri Palestina. Negeri Palestina dari Indonesia jaraknya jauh, padahal buminya masih segini. Sedangkan bumi Mahsyar berribu ribu kali lipat lebih besar daripada bumi ini Berarti jaraknya ribuan kali lebih Lebih jauh daripada yang sekarang Kita meninggal di Indonesia Dikuburin di Indonesia Nanti ketika kita bangkit kita harus jalan ke Palestina Palestinanya udah berapa ribu kali lipat Lebih jauh dari yang sekarang Jalan kaki teman-teman Gak ada petunjuk sama sekali Arahnya sudah berganti Kiblat atau Timur Barat udah berubah Gimana cara kita menemukan spot hisap Susah banget kan kalau enggak karena Allah fahada. Dulu di dunia kita sering nolongin orang Sering nunjukin arah ke orang lain Sering bantuin orang di jalan Sering bantu orang ketika kesusahan Allah bantu nanti kita di akhirat Sehingga tiba-tiba dikasih kendaraan Kita kayak kasih tumpangan buat teman Itu enggak, enggak Enggak ada yang kelewat sama catatan Allah Kamu kan dulu pernah ngasih tumpangan ke teman kamu pulang taklim Padahal kamu pulangnya kepada larang Dia kecelenyi, kamu anterin dia dulu Akhirnya balik lagi ke tengah gak sampai pada larang nginep di TSB, gak kuat gitu ya. Tadinya nanyanya sih kayak serius gitu, ah pulang kemana saya anterin, oh boleh boleh boleh, udah aja naik motor, kemana ah celenyi, eh ngomong dari tadi. Kan beda arah timur dan barat, nah kamu pernah ngelakuin itu di dunia, nanti di akhirat tiba-tiba Allah yang ngasih kita tumpangan. Dan tumpangan dari Allah sebaik-baik tumpangan, kendaraan cahaya. Sehingga dari dari Indonesia ke Palestina itu hanya sekejap mata saja. Itu diantara makna dari hisap yang ringan, hisap yang mudah, dipercepat perjalanannya. Sementara yang lain masih e, kebingungan, ada yang jalan ke sana, ada yang jalan ke sana. Itu enggak ada yang yang arah loh, yang jelas arahnya. Jadi orang jalan itu acak aja tuh kemana-mana, bisa ribuan tahun enggak sampai ke tempat hisap. Belum dihisap itu, untuk sampai ke sana aja ribuan tahun. Kok malaikat enggak ngasih tahu sih kalau kita salah jalan? Karena kita di dunia juga enggak pernah ngasih tahu orang kalau dia salah jalan, dibiarin aja. Malah ada yang sengaja nyesatin lah gitu. Ah, kalau mau jalan ke apa? Dago lewat mana? Itu aja lewat. ini nanti Gotas Subroto tembus aja ke apa? Eh, apa? Sukarno Hatta, udah gitu buah batu, terus aja ke sana. Eh. Itu mah Banjaran ya. Nah, ini artinya nanti pas kita naik malaikat malaikat mau kepada ke tempat hisap oh tempat hisap balik lagi aja ke belakang kamu udah kejauhan tapi malaikat nggak gitu-gitu juga sih paling-paling malaikat cuek ninggalin kita gitu akhirnya kita terkatung-katung ini makna terkatung-katung istri kita kita bangkitnya bareng kenapa bangkitnya bareng karena kita pengen dikuburin satu liang lahat cinta sejati gitu kan true love and apa endless love lah pas meninggal aku uh, wasiat aku pengen dikuburin sama kamu Udah jadi kuburan satu yang lahan. Pas bangkit, noleh juga enggak teman-teman. Yauma yafirrul mar'u min wa ummihi wa abihi wa shahibatihi wa banin likulli limri'im minhum yawma idzin Kita bangkit bersebelahan tapi enggak noleh. Kok bisa gitu, usah enggak kenal? Kenal, tapi enggak peduli. Kok enggak peduli? Saking takutnya kita tentang nasib diri sendiri sampai diibaratkan hari itu kata Allah di surat Al-Muzammil hari ketika seorang wilda nasyiba seorang anak kecil aja tiba-tiba berubah saking stresnya dia. Tapi enggak semua orang yang rambutnya berubah itu karena stres ya. Sebagiannya doang. Kalau anak kecil sampai tiba-tiba berubah berarti kan stres banget tuh hari ya. Kita enggak noleh ke pasangan kita. Terus kapan kita kenal dengan pasangan kita usah nanti setelah edisi apa part ini udah lewat, nanti ada adegan, kita udah mulai saling kenal, saling menyapa, bahkan saling menuntut, saling menjatuhkan, saling menolong, itu ada adegannya nanti. Tapi di adegan pertama, sama sekali gak peduli. Suaminya tersesat, istrinya gak akan nolong. Sehingga yang bisa nolong kita hari itu, hanyalah apa yang hari ini kita lakuin, teman-teman. Sehingga kalau kita nemuin ada sail, sail itu bisa orang minta tolong, bisa orang nanya jalan, falatan har, jangan jangan apa bikin dia kecewa, jangan sakitin hatinya. Kalaupun kita nggak bisa bantu dia, minimal jangan sampai kita uh, mena wal ada menyakiti dia dengan kata-kata kita. Jangan. Setidaknya kita kalau nggak bisa tolong pun ya sudah, ya nggak bisa nolong aja. Jangan udah nggak bisa nolong, nyakitin lagi tuh. Kayak kita nggak bisa nolong teman-teman di Palestina, ya udah jangan ngomong ngapain sih jauh-jauh. Udah nggak usah. Kalau pengen nolong yang dekat-dekat silahkan. Mau dua-duanya lebih bagus lagi, mau yang sana juga enggak masalah. Yang penting jangan nyakitin. Jangan kita beranggapan bahwa yang di Palestina itu jauh enggak perlu ditolong, yang di Suriah itu jauh enggak perlu enggak perlu ditolong padahal kondisi mereka itu luar biasa memprihatinkan, bahkan dahsyat sekali keadaan mereka, tapi kita udah enggak nolong, ngomong lagi. Jadi kalau mereka dengar kasihan, perasaan mereka kayak gimana gitu? Ya udah jangan termasuk orang di sekeliling kita keluarga besar kita kadang-kadang ada kakak adik kita yang minta tolong kita kayak sebel gitu sama dia giliran butuh aja lo minta tolong jangan udah aja diem kalau kita nggak mau nolong atau nggak bisa nolong diem aja kenapa la jangan sakiti orang yang meminta pertolongan sehingga nanti al jaza menjin amal Allah juga akan membalas kita dengan cara yang sama Nauzubillah min tali wa ma bin ya mati robbika fahadis nikmat Allah sampaikanlah maksud menyampaikan nikmat Allah itu ada banyak salah satunya adalah kita bicarakan kebesaran kebesaran Allah Allah tuh baik banget Allah gini gini gini gini sehingga dengan pembicaraan kita orang yang mendengar jadi semakin yakin sama Allah kayak tadi cerita saya di Thailand simple sebetulnya cuman hal yang sepele banget tapi itu bagian dari tahardus minni imah tujuannya apa tujuannya biar kita yang mendengar makin yakin sama Allah makin bergantung sama Allah makin taat di jalan Nizam Allah itu namanya waam biini amatiorob bika fahadis. Jadi teman-teman tiga ayat terakhir itu ada dua uh, angle yang kita bisa lihat. Satu ternyata kalau kita pengen dapat satu kebaikan maka uh, tanamlah kebaikan yang sama di, di ketika kita bisa. Nanti saat kita butuh Allah akan membalas kita dengan kebaikan yang sejenis. Saya pernah cerita dulu saya di Kota Baru Parahyangan habis Ta'lim malam-malam gerimis, saya pulang pakai mobil, ngeliat di jalan ada ibu-ibu sama anak gadisnya lagi jalan kaki. Kota baru di Masjid Al-Irsyad itu kan ke jalan raya jauh ya, dan malam-malam ga ada damri, ga ada angkot, ga ada ojek. Beliau jalan kaki berdua, gerimis lagi tuh pakai payung. Saya waktu itu tinggal di Cihanjuang, saya mau keluar dari masjid ngeliat ada ibu-ibu sama putrinya lagi e, jalan, saya samperin, Bu butuh tumpangan, Oh boleh Ustadz, mau kemana, mau ke depan. Ya udah ikut aja. Karena saya gak bawa pasangan, mereka duduk di belakang. Itu etikanya ya. Jangan duduk di depan, nanti jadi fitnah. Udah aja duduk di belakang. Dan itu tidak menghina. Oh jadi kayak supir dong, gak apa-apa. Karena demi menjaga fitnah. Fit, biarkan dia duduk di belakang berdua, saya di depan. Kalau ngomong, ya ngomong aja. Sesekali ngeliat. <guluh> <guluh> <guluh> Menghargai. <guluh> dia cerita... Uh, Ustaz tadi saya ikut talim ustaz. Oh Masya Allah, Ibu jadi ikut talin terus tadi gimana kesininya? Naik Damri. Soalnya kalau sore itu masih ada Damri, saya masuknya pakai Damri. Pulangnya biasanya jalan kaki biasanya. Berarti udah berapa kali tuh? Oh gitu. Maaf ya saya enggak tahu. Ya udah dianterin. Sampai di depan jadi kayak enggak enak hati gitu diturunin di jalan ya, enggak tuntas kan? Udah saya tanya, "Ibu rumahnya di mana?" masih di daerah Padalarang gitu daerah Cimareme agak turun dikit. Ya udah saya anterin aja ke rumahnya. Enggak ngerepotin nih Ustaz? Enggak. Padahal biasanya saya langsung masuk tol kan. Keluar Baros cepat. Ini ngelewatin apa Cimareme kan macet-macet gitu. Enggak apa-apa saya anterin. Ya udah sejalan, padahal enggak sejalan sebetulnya. Saya harusnya ke tol. Dianterin sampai ke rumah kan spele banget kan. Udah sampai ke rumah selesai pergi aja besok-besoknya sebulan kemudian saya naik jembatan eh, apa Supati itu ke arah pastor. Ban motor saya bocor. Pas di atas eh bukan bocor, habis bensin. Saya lagi taet banget jadwal hari itu nggak sempat ngisi bensin. Saya pikir nda mesti sampailah ke paster kan ada pom bensin tuh. Paksain aja. Eh, pas di atas pas habis. Mati aja. Saya dorong. Baru berapa detik saya dorong, tiba-tiba datang anak muda nyemperin, "Mas, mau di step gitu." Oh, boleh-boleh. Di step aja model di dorongin. Pakai motor dia sampai ke pom bensin, akhirnya saya bisa ngisi bensin. Saya jadi teringat dulu saya pernah nolong orang di jalan. Sekarang Allah nolong saya di jalan dan itu timingnya tuh pas banget. Kalau dia lebih cepat sedetik udah nggak ngelihat saya di belakang. Kalau saya lebih e, cepat apa lebih lambat sedetik dia nggak ketemu. Allah yang bikin timingnya saya atau e, apa saya pas, e, pas habis bensin dia datang. Kalau saya lebih cepat setengah jam saya udah sampai ke pom bensin dorongnya kan ya nggak ketemu dia. Jadi pas banget baru berapa detik dorong dia datang dan dia. Eh maaf, lupa saya ceritanya, bukan di step, dia bawa itu, bawa selang, selang gitu kan, saya lupa ceritanya. Dia bawa selang, bukan di step, berarti dua kali kejadiannya, satu kali aja di step, udah kebiasaan. <laughs> ah pasti ada yang nolong lagi nih, kan saya kemarin habis nolong orang, GR gitu kan sama Allah. Benar ada yang nolong, jadi ada yang di step, yang ini bawa selang, kan jarang banget ada anak muda kemana-mana bawa selang gitu kan. Pak, kenapa dia ngelihat ban nggak nggak nggak kempes? Habis bensin dia, ya, ya di sini saya ini dia sedot terus masukin hanya untuk bisa sampai ke pom bensin. Kan itu jarang banget, mungkin 1 banding 1000 dan pas lagi timingnya Allah yang membuat seperti itu. Kalau orangnya ada di sini atau nonton barakah Allah jaza Sering saya cerita nih, mudah-mudahan jadi kebaikan buat dia. Artinya teman-teman benar-benar Al Jaza menjinsil amal balasan itu sesuai dengan jenis kalau kita pengen dibalas, ya Allah mudahin dong cara saya untuk dapetin jodoh, mudahin orang lain untuk dapetin jodoh, caranya gimana? Jadi mak comblang mungkin, atau nemenin dia curhat mungkin, atau nemenin dia ngelamar mungkin. Kita yang jadi Pak, saya, dia tuh sahabat saya banget, saya kenal banget dengan dia Pak. Wah pokoknya aman lah Pak, dia orang yang bertanggung jawab. Kita promoin dia sehingga nanti Allah yang promoin kita di orang lain. Pokoknya mau apa? Cari amal soleh yang sejenis dengan itu. Saya pengen jadi orang kaya Ustad. Ya udah. Tolong orang lain ketika lagi butuh modal atau apa. Saya pengen nikah Ustaz, ya udah bantu dulu temennya untuk mahar. Nanti Allah ganti mahar yang buat kita atau kalau gak mahar mungkin hantaran. Karena kadang-kadang kan hantarannya, hantarannya itu apa? Seserahan ya, seserahan itu kadang-kadang lebih gede daripada mahar kan. Mahar anak saya sih gak banyak dek. Soalnya kan kata Nabi mahar jangan tinggi-tinggi, berapa pak? Ya udah satu gram aja, oh tapi uh, seserahannya ya berapa? Satu M juga gak apa-apa, ah si bapak teh. Seserahannya yang yang gede, jadi kita bikin stres gitu kan, gak apa-apa, ambil aja. Jangan menyerah ketika ditawarin 1M, 10M, 100M, ambil. Itu angka gede di kita, tapi kecil di Allah loh. Jangan pikir kita yang bakalan bayar, Allah yang bayarin. Dek, maharnya standar biar gak beda sama kakaknya ya, bukan bapak mau mempersulit adik. Bapak tahu adik penghasilannya pas-pasan. Ini bapak menghina atau lagi apa sih? Tapi emang biar dia gak jauh banget, gak jomplang banget sama kakaknya. Kakaknya dulu sih e, 3M, dia 2M juga gak apa-apa. Boleh pak, ah, kamu sanggup? Insya Allah pak, kerja apa? Allah yang kasih kerja, gitu. Semangat. Siapa tahu nanti setelah kasih saya waktu 1 uh, tahun pak. 1 tahun? Ya oke okay, 1 tahun. Bekerja semaksimal mungkin 1 tahun, biarkan mereka ngelihat kesungguhan kita. Setelah 1 tahun mungkin kita gak dapat 1 atau 2M, tapi dapat kasihan dari dia. Ya ya, ini serius nih ternyata. Ya udah deh, adik dapat berapa? Dapat Pak dua, dua apa? Dua puluh juta gitu. Ya udah nggak apa-apa, dicicil ya tapi ya. Karena kamu udah berusaha, ya udah jadi deh. Karena dia ngelihat kita kayak tanggung jawab serius, wah pantang menyerah. Itu kan akhirnya gol. Kan yang yang penting gol. Soal gimana caranya Allah lebih tahu. Pokoknya kalau dikasih tantangan, ambil. Setelah itu gimana usah serahin ke langit. Allah mudahkan semuanya. Kalau di tangan kita pasti susah. Logika kita pasti enggak nyambung, tapi di sisi Allah, Alakul Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mudah-mudahan surat Al-Duhai ini mulai kebayang sama kita, sehingga bisa jadi ayat motivasi buat hidup. Insya Allah di pertemuan yang akan datang, kita akan bahas surat yang lain. Mungkin nanti saya akan pilih surat apa yang kayaknya kayak mudah banget untuk kita jadikan motivasi. Kita coba mulai bahas surat-surat, supaya... Apa yang kita dapetin di Rabu malam ini Benar-benar bisa jadi bahan Bahan renungan, bahan motivasi Bahan membersihkan hati Bahan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Al-Fatihah